オスマン、サウジバイはい。a い。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。 kalau n gak g ada jalan gimana bisa makmur itu hasil bumi mau jual kemana jadi ini pola pikir jangan cuma memperkaya diri kalau mau hitung-hitungan、eh, rakyat bayar p a j a k itu kemana masa bangun jalan aja n gak g bisa terima kasih terima kasih kembali Pak Osman Pak Teguh selamat pagi pagi Bu ya s i l a k a n Pak Teguh ya, ya pemerintah itu ngoreksi macet itu n gak Bu kalau macet kan m a l a h lahannya polisi Bu Kemudian saya, Bu, yang saya herani, saya kan kerja saya di dekat Pulau Gadung, Kak, Jalan Bekasi Raya, KM22. Itu kan arah Bekasi, itu kan kendaraan kayak apa, 20 tahun yang selalu itu, dari sekarang jalan segitu-gitu nggak ada tambahan. Sedangkan orang Jakarta ngambil rumah ke Bekasi itu hampir 90 persen. Di Harapan Indah, di Aqua, di b o n d o w u n g di lain sebagainya. Tetapi jalan tidak ada pembinaan, apalagi yang itu yang depan k e r a m a y a m i r j a l a n パピトピト、ジャンガジャンオレクセド。そこそこ、パピト、サンベディ、ポロクパン、アトプタタタタン、アコア、マシンアトゥム。 Bantu sekali tuh karyawan yang kebukasi kan luar biasa, tapi dijiemin aja, apa karyawan gak g malah atau bagaimana Bu ya? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kembali Pak Teguh, Pak Agus. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, s i l a k a n Pak Teguh. Eh, Pak Agus. Saya kira、uh, kita masih belajar dari negara lain, tapi agak, agak sulit kayaknya. Negara lain semua jalan tol, itu milik negara. Jadi walaupun sambungannya seperti apa Tarifnya mereka bisa atur sedemikian r u p a Untuk kepentingan rakyat Nah tetapi di bangsa kita ini kan Uangnya tidak ada Nah Padahal p a j a k yang kita bayar Sejak tahun 2000 sampai sekarang Jauh lebih besar dari yang dulu Pertanyaannya uang kita lari kemana Kita terlalu banyak pesta demokrasi Coba lihat Setiap 5 tahun pemilu kita menghabiskan Berapa triliun Itu bisa dapat berapa kilometer jalan tol Nah kita punya dana Kalau istilahnya keluarga atau pedagang Itu untung tapi duitnya dipakai untuk konsumtif Bukan untuk investasi Pesta demokrasi itu a d a betul bagus Tapi kalau kebablasan ya jadi konsumtif Seharusnya dana-dana itu semua digunakan untuk infrastruktur Sehingga <tuh> tidak lagi seperti sekarang harus mengundang investor Kemudian investor kepentingannya tidak sama dengan kepentingan pemerintah Nah ini harus dirubah, kalau enggak setiap tahun nanti, setiap lima tahun kita pesta demokrasi berapa puluh triliun. Itu coba berapa kilometer jalan paling bisa dibangun, satu. Kedua, pemerintah kita ini sekarang p e r a t u r a n n y a sudah agak lari. Orang bangun jalan, kalau di negara lain, untuk kepentingan umum, rakyat itu tidak manfaatkan untuk calon, untuk, untuk ambil keuntungan. Coba kita lihat dulu. Bo Jagorawi kita pertama bangun, Asia Tenggara belum ada, Taiwan belum ada. <coughs> Sekarang Singapura lihat jalan tornya seperti apa, Malaysia seperti apa. Taiwan malah seluruh pulau itu ada dua jalan dari ujung ke ujung. Ya, kita, Jakar... jangankan j a k a r t a s u r a b a y a Joraja kita masih sebut jalan orang rampung-rampung. Jadi pemerintah harus sadar ini, harus cepatlah berbelok. Terima kasih. Pagi. Ya, dengan... Pagi. Kalau saya Hendra. Pak Hendra, silakan Hendra. Ya, saya nggak banyak ini, saya sedikit aja.、Uh, kalau saya lihat si pemerintah tidak bertanggung jawab ya terhadap seluruh rakyat Indonesia. Karena kalau menurut saya infrastruktur jalanan itu m e r t a n g g u n g jawab pemerintah. Nah, sedangkan untuk jalanan itu dikomersilkan oleh beliau-beliau yang di sana. Jadi saya menurut kesimpulan, mungkin asas yang sudah dari dulu sampai sekarang ada. Dari rakyat oleh rakyat Untuk rakyat itu mungkin diganti kali ya. Dari rakyat oleh rakyat Untuk pejabat pemerintah Terima kasih Terima kasih kembali Pak Indra Pak a r k o selamat pagi、Sampai. Ya s i l a k a n、nah, Pak a r k o Ya Kalau negara yang benar itu kan infrastruktur jalanan Harus disediakan dari negara Apalagi negara kita kan kaya Apa aja kan kita punya Ya cuman Balik lagi mental pemerintahnya Disini yang salah adalah mental pemerintahnya Bukan kebijakannya Mental pemerintah itu mencakup o k n u m o k n u m pejabat Jadi negara sekarang ini di Indonesia ini Dikuasai oleh pejabat tertentu Atau individu tertentu yang mempunyai power Uang Yang bisa menyetir negara ini Jadi inilah yang salah Caranya bagaimana kita revolusi aja Kayaknya negara ini tidak akan sadar sampai hutan gundul, tambang batu bara itu habis, mungkin baru sadar tuh rakyat tuh, tapi sudah terlambat. Jadi、uh, kalau mau dibilang mau terlambat, revolusi sekarang daripada nanti lebih terlambat lagi. Makasih. Terima, terima kasih kembali. 6339160 yang terakhir saya terima. Pak Sefem, selamat pagi. pagi. Dengan Pak Budi. Pak Budi, silakan. Ya, ya pada dasarnya saya setuju semua dengan komentar tadi yang sudah sebelumnya. Tapi saya agak kurang setuju untuk yang menyalahkan demokrasi itu biaya untuk demokrasi membuat kekurangan jalan tol. Tidak bisa membangun jalan tol betul Bu. Tapi sebenarnya itu karena sebenarnya kudanya korupsi itu itu lihat saja Gayus. Yang pejabat setingkat g a y u s a Jadi yang tidak terlalu tinggi korupsinya udah segitu banyak. Sebenarnya saya ini praktis Pak, praktis Ibu. Jadi saya heran juga. Sampai sekarang nih, Bu, saya ini masih harus nyoboh, Bu, ke namanya k e d i n a s t a t a k o t a Heran, saya, ratusan juta bahkan. Tapi apa boleh buat, lah. Jadi ya sebenarnya, saya lebih percaya bahwa demokrasi itu harus seiring-sejalan atau dikembangkan untuk menghancurkan budaya korupsi, supaya pemerintah ini yang gajinya ini udah gede, yang dibayar oleh uang rakyat, supaya bisa kelihatan itu kalau mereka korupsi, kalau masih belum kelihatan, ya, tinggal tunggu waktunya, oleh media yang bebas, oleh iklim politik yang demokratis, dengan biaya yang memang agak besar, tapi kita yakin masa depannya, Bu, itu budaya korupsi akan hancur, sehingga nanti ada uang untuk pembangunan, t a h jalan, dan sebagainya Terima kasih, Bu Selamat pagi, Pak Dibio Selamat pagi, Bu Silahkan, b a k m a n k i n bu, Karena Bina m a r g a sendiri itu prinsipnya cost benefit rasio, jadi artinya Siapa kontraktor yang bisa membangun jalan dengan harga murah meriah Walaupun kualitasnya kurang baik diterima Bukan atas dasar bahwa Oh jalan ini kalau ada kontraktor yang berani memberikan maintenance period sampai lima tahun Katakan garansi penuh Katakan itu jalan bangunannya itu minimum bertahannya lima tahun itu harus dipenuhi Maka dia memberikan harga lebih tinggi Karena dia maintenance nya per tahun Sedangkan yang tiga tahun itu Harganya lebih rendah, maka yang diambil yang tiga tahun itu gitu loh. Jadi otomatis jalan kita tidak melemahkan bagus, r u s a k di tengah jalan gitu loh. Makin murah, makin meriah. Jadi otomatis kita harus merubah bahwa tender bukan atas dasar kos benefit analisis atau artinya、uh, siapa yang paling murah itulah pemenangnya bukan, tapi siapa yang berani maintenance sampai、uh, periode yang kita inginkan, katakan sepuluh tahun atau lima tahun gitu dengan penawaran yang paling baik gitu loh, tidak paling murah tapi yang cukup rasio、nah, maka akan terdapat konstruksi jalan yang lebih awet karena metodologinya juga salah, karena apa? jalan itu harusnya jalan beton tapi masih dibuat jalan fleksibel road fleksibel road, bebannya maksimal 10 ton, t i m b u l s e m b a t a n timbang t e m b u l a pungli, jadi teknologinya n gak mendukung, sehingga akhirnya kacau di ekonomi sama sosial politik, maka teknologi harus ditingkatkan Saya tinggal di 20 tahun gitu, terima kasih. Terima kasih, Pak Teguh, selamat pagi. p Aki, Bu. Ya, komentarnya. Ya, saya p a g i sudah k o m e n t a r mau m e r a l a p sedikit, tadi ada salah ngomong. Jadi, kalau pagi macet total di jalan raya KM Bekasi 22, arah Pulau Gadung, arah Aqua, itu kan luar biasa macet. Dan di situ banyak perusahaan, kawasan industri, banyak pekerja, United t r a k t o r ファンクラブチャー、モティアンカー、ユタパ、ナフィチャー、ナフィチャー、ナフィチャー、ナフィチャー、ナフィチャー、ナフィチャー、ナフィチャー、ナフィチャー、ナフィチャー、ナフィチャー、ナフィチャー、ナフィチャー、ナフィチャ bahkan polisi malah menjaga supaya lancar s e tiap pagi atau sore bu. Makasih bu. Baik terima kasih Pak Teguh. Selamat pagi Pak t o n y Ya saya memberikan pandangan s a r u n y a pemerintah itu memandang lebih jauh ke depan dengan membangun infrastruktur yang bagus kan harga tanah naik ya pajak penerimaan bertambah jadi jangan melihat sisi untung-ruginya aja begitu aja bu. Baik terima kasih Pak t o n y dan